Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, saya ingin bertanya. Saya telah kemarin membaca kitab fikih, bahwa di dalam fikih menjelaskan untuk akikoh anak laki-laki Jatahnya dua. Kemudian perempuan satu. Yang saya ingin tanya kan? Untuk laki-laki jatahnya dua Apakah Dengan dua itu Kita bisa dicicil Artinya misalnya ini tahun ini satu Tahun depannya Satu lagi Kemudian Untuk Akiko Di desa saya Kadang-kadang orang mengatakan bahwa Orang yang berkorban Tidak akan diterima Atau tidak boleh Kecuali dengan melakukan akikoh dulu. Soalnya di desa saya Cipelem Bulakamba berbes rombongan dari ibu Haji Miftahul Jannah itu mengatakan bahwa orang yang belum akikoh itu tidak boleh korban. warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus Alhamdulillahirobbilalamin. Yang pertama memang biasanya pertanyaan masalah akikah ini akan mulai ramai di saat masuk hari korban. Ini banyak permasalahan, permasalahan adalah kesalahpahaman fikih. Kesalahpahaman fikih yang pertama adalah orang ngira korban, saya bicara korban dulu, ngira korban itu seumur hidup sekali. Ini nih kesalahpahaman fikihnya. Sehingga kalau ada Pak Haji diajak korban, oh, saya sudah korban kapan? 10 tahun yang lalu. Ini coba di masyarakat. Jadi sering bacanya, saya belum korban, saya sudah korban, saya belum korban, saya sudah korban. Padahal yang namanya korban itu sunnah, kapan Kapan kita masukin bulan Idul Adha, maka itu disurahkan kita untuk korban. Ya benar, kalau 60 tahun, kalau kita ketemu 60 kali, ya 60 kali. Sunnah, tetap sunnah, tetap sunnah, tetap sunnah. Baik, lah kalau akekah seumur hidup, sekah? Sekali. Haji sekali, ini makanya korban itu dianggap kayak haji. Makanya sekarang itu kampung di Indonesia itu sedikit penduduknya. Sebab di satu dosa itu penduduknya cuma kalau kisah ketahuan di hari raya penduduknya cuma 46. Dari mana taunya kambingnya cuma 46. Berarti kan kambingnya 46, penduduknya cuma 46. Yang korban cuma enam orang. Yang lain tidak ngerti kalau korban itu sunnah baginya. Dan kalau orang sadar korban ini, akan menabung. Tidak membeli di waktu mahal, bisa jauh-jauh. Setelah bulan haji buar, beli untuk di sebelah tahun depan. Sunnah setiap orang, sunnah ini ya. Setiap tahun. Baik, ada pun masalah akikah, itu disunnahkan dah. Kapan akikah itu disunnahkan? Dan siapa yang sunnah? Akikah disunnahkan untuk Atas orang tua. Jadi orang tua yang punya anak, sunnah dia mengakikai anaknya. Bukan saya mengakikai abah, saya bukan saya mengakikai Jadi hakikah itu pada dasarnya adalah, jika seorang bapak dikarunia oleh Allah putra, seorang anak, maka sunnah bagi bapak, bukan bagi anak. Sunnah bagi bapak untuk mengakikai madhab kita. Jumur ulama mengatakan sunnah, ada sebagian mengatakan wajib. Nah Kapan? Ya kapan anak itu lahir sunah untuk diakikahi umumnya adalah di hari ke-7. Sambil diberi nama. Dan tujuan akikah adalah juga untuk memberitahu orang-orang dan juga sedekah agar anaknya dijaga oleh Allah. Kemudian memberitahu jangan sampai kaget loh anak siapa begini kan gitu. Kalau hari ke-7 enggak punya duit ya ditunggu. Hari ke-21. Ya enggak punya ya kapan saja, tahun depan deh. Sampai kapan? Sampai anak itu baleg, sudah head bagi wanitanya. Atau keluar mani di usia 9 tahun ke atas. ataulah seorang laki-laki sudah baleg, sudah keluar mani. Maka saat itu orang tua lepas. Tidak dituntut dengan yang namanya korban, apa, akikah. Sudah. sudah. Berarti apa sudah kedaluarsa. Seperti sholat duha wa, sunnah bagi ibu. Kapan? Mulai dari terbit matahari sudah meninggi sampai Matahari kencang di atas sebelum itu. Setelah kelewat, ya sudah kelewat. kelewat. Berarti kesunahannya kelewat, sudah. Kesunahannya kelewat. Kenapa anakku sudah balik, aku belum sempat mengakekai dia. Sampai di situ batasnya. Selagi dia belum balik, maka orang tua sunnah untuk mengakekai. Kemudian, pertanyaannya tadi, laki-laki dua, dijijil ya boleh saja lah. Dipercicil boleh, sekarang aduh punyanya kambing satu, sembelah satu, nanti ada lagi, sembelah lagi, Yang kedua boleh, enggak ada masalah. Kemudian ada masalah akikah lagi, jika seandainya anak kita sudah terlanjur balek, belum sempat kita akikahi, apakah boleh dia mengakikahi untuk dirinya sendiri? Ya boleh. Paling tidak itu jatuh sedekah, akikahi. Misalnya apa? Saya belum, mungkin orang tuanya ngomong nak. Aku dulu malam larat fakir nak ya. Jadi aku belum sempat ngakekai kamu nak. Ya sudahlah. Kalau begitu ya. Seorang bapak boleh memberikan kambing kepada anaknya, nak ini kambing akekahlah untuk dirimu sendiri. Baik, ini boleh. Ataupun dia mencari kambing saya belum akekah. Agar dapatkan sunahan. Biarpun sebagian lama mengatakan tidak, tidak, tidak jatuh akekah, tapi yang jelas dengan menyembelih kambing itu seperti sedekah, sudah dapat pahala. Jadi boleh mengakekah dirinya sendiri, tapi tidak tidak dituntut lagi secara sunnah seperti waktu duha sudah kelewat begitu. Ini adalah masalah akekah boleh dicicil urusan akekah. Ada pun masalah akekah dengan korban. Lain ini loh ada saja masih berulang-ulang ni. Ini, ini pertanyaan ini bukan bukan hayalan ada di masyarakat. Pertanyaan mana lebih dahulukan akekah atau korban? Akekah atau korban? Misalnya Saya belum di -akekai. Saya umur begini, umur tua begini tuang. Belum di-akekai misalnya Jal Datang bulan haji Mana yang dibalukan korban atau akeh? Akehkah Ini pasti pertanyaannya tidak pernah Haji. Yang tugas ngakekai saya itu siapa? Abah saya sudah selesai lah, Korban, saya korban Ngapain saya ngurus Akehkah nah, Ini anda-andang pikir ini ah, Belum Akehkah Belum yang tugas mengakekai saya adalah ayah anda saya Kecuali begini bunyinya Saya mendapatkan anak Alhamdulillah mendekati bulan haji Punya anak Misalnya tanggal 3 Dhul Hijjah punya Anak As 10 Dhul Hijjah itu Ini mana kurban atau akeh Akekah Ini kan begitu Akekah tugas siapa Tugas saya Kurban untuk saya juga Saya, saya. Mana begini Nah ini masuk akal pertanyaan ini Mana yang lebih dahulukan? Ditanya dulu Ente bakal punya duit Lagi enggak nanti Kalau Akekahnya diuntur sedikit Oh punya Ya sudah korban aja sekarang Nanti Ake Akekah Biar banyak yang disembelih nanti Sebab kalau dijadikan Akekah Enggak bisa kor korban Tapi kalau Akekah Tinggal mundur beberapa hari saja Enggak susah sebetulnya Yang menjadi masalah itu Pertanyaan itu muncul Karena orang menganggap korban itu seumur hidup sekal, sekali. itu jadi korban kalau ada orang belum diakekai korban, korban nales sunnah yang dikukuhkan. ada punakekah bukan tugas saya, tugas abah saya. kalau abah saya ternyata belum mengakekai, ya karena tidak mampu. memang itu tujuan nggak ada. kalau semua kulo malu timar huna tidak semua bayi itu akan digadai dengan akekanya. kalau tidak di diakekai, nggak usah beri syafaat kepada bapaknya. loh bapaknya melarat, nggak punya duit. Masa Islam apa ajaran sekejem itu ini. Ini kan salah fahamnya santri yang ngantuk kerjaannya yang, liwat, tok. Belajar yang Jangan merepotkan orang sederhana sebenarnya permasalahannya. Tapi ini pertanyaan saya sering setiap masuk kalau begini pasti setelah hari itu lata itu coba ini. Ini Tahun depan itu ada lagi pertanyaan. Anu. Karena beliau pasti ditanya lagi. Kalau ustad-ustad di kampung itu. Banyak ini. Itu ulang-ulang. Ya? Jadi Akekah adalah sunnah atau. Yang dibebankan oleh Allah kepada orang tua untuk mensyukuri anaknya. Ada pun korban atau atas diri. Kalau saya punya anak, maka saya dan anak dan istri korban. Kalau 10, 10. 12, 12. Kalau ternyata punya satu. Kalau punya satu saja. Aduh nih, satu keluarga cuma punya satu nih. Lumayan satu. Seperti Nabi pernah pun dalam riwayat, Nabi menyembelih satu korban untuk keluarga. Hadhi udhiyyati wa ahli baiti. Ini adalah korban untukku dan keluar keluargaku. Istilahnya sunnah kifayah. Jadi kalau kita punya keluarga 10, hendaknya nyembelih 10, 10. Kalau enggak bisa 10 ya 9, enggak bisa 9 8, enggak bisa 8 terus enggak bisa 1 mewakili keluarga semuanya. Mewakili keluarga semuanya. Pokoknya jangan sampai enggak nyembelih kambing. Makanya waktu kita di Arab dulu waktu sekolah, waktu pertama bertumah tangga itu Baru sholat Hari Raya Idul Asha itu bantul tangga ngomong, nanti kita kirim dagingnya, oh iya. Kebayang di Indonesia saya, saya dua on kan. Ya gitu anak-anak. Nah, tak tahu apa, separuh kambing, lebuk. Nah. Oh begitu, rupanya setiap rumah itu pasti nyebeleh. Kambing satu dua dan sebagainya, dikasih separuh kambing. Karena kita sudah berumah tangga, dikasih separuh kambing. Eh sebenarnya separuh kambing, bingung. Akhirnya buat maulidan sama anak-anak. Sama teman lain Jadi, budaya ini. jadi namanya hari raya besar tuh membesar betul makan besar, enak daging semuanya di Indonesia Masya Allah memang orangnya kona'ah jadi cukup 3 on 4 on nah. sudah begitu ada yang aneh-aneh lagi di kasih tahun depan sudah sedikit kasih tahun depan aneh lagi nih Ikan lohan, ikan patin, karena zaman dikorban dikornetin kelamaan. Nekayaan di negeri yang kebanyakan korban saja. Ya. Kita ngingetkan dah, usah pakai kornet-kornetan itu. Mau di kemana? Mau di apa? Mau dibawa ke mana ke Irian? Kirim kenduitnya sama biaya untuk ngalengin sudah jadi. Biaya pengalengannya, korbanya tetap di sini. Sebab di sini juga masih oh. kurang. Paling banter tujuh on, ya, tujuh on, enam on, Anaknya sepuluh. Dapat satu, betul. Haknya jangan dikunyah anak biar awet. <laughs> sudahlah, ini fatwa aneh-aneh sudahlah. Kurban segera disampaikan. Terlambat dari hari tasyrik haram bagi yang membaginya. Zalim namanya. Makanya kurban itu hendak tuntas pembagiannya kapan? Hari tasyrik yang ketiga. Jadi hari raya pertama, kemudian besoknya hari hari tasyrik, 11, 12, 13. 15 dan korban korban itu sepanjang hari tasrek masih bisa misalnya ibu hari raya idul adha enggak punya kambing tak tahunya hari raya idul adha mampir ke rumah bibi dikasih duit boleh besok nyemelehnya beli ke tasar beli tidak harus pas setelah sholat ditunda sampai esok hari tasrek yang pertama hari tasrek kedua hari tasrek ketiga masih Bo. boleh tapi kalau anda sudah diamanati untuk membagi daging korban jangan disimpan ditunda-tunda tapi kalau daging korban sudah nyampe kepada anda anda dapat bagian dikasih boleh anda simpen makan tahun depan juga boleh tapi karena sudah dikasihkan kepada anda tapi kalau anda masih diamanasi untuk bagi jangan disimpen kemudian ada daging korban yang wajib sama yang tidak wajib ini juga salah di masyarakat kalau korbannya tidak nazar Korban itu sunnah semuanya pada dasarnya. Selagi tidak dijadikan nazar, nazar tuh aku nazar, aku menjadikan daging ini untuk korban. Di untuk korban. Kalau sudah kambing itu dijadikan nazar untuk korban, maka yang punya tidak boleh ma, makan. Tapi kalau korban sunnah, rata-rata sun, sunnah ya boleh makan. Ini ada lagi nggak boleh makan. Nyumbau baunya dok. Sehingga dalam kalau sudah tradisi baik. Semuanya punya sembelahan kambing Setiap rumah nyebeleh kambing Nanti caranya membaginya begini Saya nyebeleh kambing dibagi tiga Korban sunnah tadi dibagi tiga Sepertiga dibagikan kepada fakir miskin Sepertiga untuk keluarga Jangan sampai keluarganya ngiler Sepertiga lagi dibasak untuk menyambut tamu Karena mungkin tamu datang Atalat dibagi tiga Jadi boleh makan Jangan dikasih bulunya ada ada tak boleh katakan wow tu Kalau nazar iya, tak boleh. Ini adalah korban-korban banyak ni. Hukum-hukum korban tu banyak. Nih. Kalau kita bicara korban, tapi apa? Masuk sesiapa sampai di sini dulu masih agak jauh. insyaAllah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya, insyaAllah Baik seperti itu.